Pak Andre selamat siang selamat Komentarnya Pak Andre nah, Itu dia ada cukai a t a enggak mikir Gini, Sekarang sedang lancar-lancar y a d i、uh, k r i o s k o p 21 ya Lalu pada mati itu Karena saatnya sedang bangkit-bangkitnya Jangan dikasih sentilan-sentilan sentilan, Sekarang、jalan. lagi lancar Apa sih maksudnya jen,、uh, Dia ada cukai アテ、oh oh. uh, ィアあリビア パチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチ バイクマカジバジュアンダパハラコンサマシアン Iya siang,、oh, soalnya t u j u b banget tuh dari Amerika kalau perlu diblok jangan sampai masuk ke Indonesia.、Uh, kalau saya sih、uh, kalau untuk nonton film Hollywood kan saya sih nggak takut ya. Soalnya kan p e n j u t a n pelirukan kan banyak di Indonesia. Jadi saya kan pasti masih b i s a n o n t o n film-film yang disundukan gitu. Tapi kalau untuk memberi pelajaran b a g i pemerintah Indonesia Itu bagus sekali dari Hollywood Jangan sampai masuk ke Indonesia Sampai akhirnya nanti toh kalau、uh, pemerintahnya sudah sadar Sudah d i b l o k itu kan nanti juga dibuka lagi t a k usah khawatir lah itu、mah. cuma Cuma-cuma dari pemerintah kita saja、uh -huh. Itu paling baik d Terima kasih Selamat sore Ibu Linda s e a s e Ya silahkan Ibu Tidak setuju banget ya、hmm. uh, Soalnya uh... Dalam Indonesia gitu judulnya juga serem-serem Terus aduh Serem-serem deh pokoknya Jadi kayaknya n gak g mendidik banget gitu lah t e i a k s i Oke, Bapak Arifin Iya,、uh, saya ingin memberi s u a t komentar、uh, Dengan tidak adanya Film impor ini Menurut saya merupakan suatu kemunduran Untuk bangsa ini ya Karena Coba kita lihat gitu, Film impor sudah ada sejak tahun Baru di zaman presiden ini Tidak ada Dan bila motivasinya untuk melindungi perfilman Indonesia Ya kenapa n gak g dipikirkan cara lain Yaitu memberi keringanan pajak Kalau memang itu yang dikeluhkan Kepada perfilman Indonesia saja Nah kalau begini caranya kan artinya Bisa diartikan sebenarnya motivasinya menaikkan pendapatan pemerintah Dan kenaikan permintaan Indonesia sangat besar sekali 23,5% Tapi saya yakin pada akhir-akhirnya nggak sampai satu tahun lah, nggak sampai setengah tahun mungkin, masalah ini akan selesai. Film impor akan masuk kembali.、Okay. Pemerintah dalam tanda k u t i p akan mengalah. Karena pemerintah ini bisa dibilang nurut sama p e m e r i n a h m e r i k a Terbukti dengan kita mau menaikkan BBM dan lain-lain, itu kan sebenarnya permintaan p i h a k asing, bukan kita. Itu saja. Oke,、okay, terima, terima kasih.、Itu. Ibu l i a Halo Silahkan Ibu Itu ngambil keputusannya gimana ya Nggak dipikir dulu ya Dia di satu sisi dia mau menaikkan pendapatan Tapi di sisi lain itu berapa banyak orang yang akan jadi pengangguran Hanya gara-gara kayak begitu Dipikirin dulu deh Terus deh kita film Indonesia n y a i n i udah layak Film kok isinya setan-setan semua kayak gitu Dan isinya nyontek-nyontek Atau udah layak kayak gitu untuk ditayangin Terus Indonesia nya jadi bodoh atau nggak ketahuan Di luarnya kayak gimana perkembangannya dipikirin lagi deh thank you oke、okay. Marendra selamat siapa k silahkan p a k oke、okay, memang pemerintah s e k a r a n g sudah agak belum berlimat ya pajak yang mengurusi orang-orang mereka kita b a h k a n g juga yang k enak l jadi saya pikir pengurus pajak yang dinaikin g berjula k a t a u d i p o r o k s i terus jadi mereka tuh pemerintah maunya pajak naik karena パロいいる は,、ま は, は, は S、もう <maybe>、uh、もう、a、ouais uh uh ま、う、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、う、もう、もう、もう、もう、もう、もう、e う、もう、も は い, い。